aktor Kundang Jawa Timur asli kelahiran Kota Pudak Gresik ya yang casetnya sudah beredar di seluruh persada nusantara malam hari ini ada SNB Indonesia ada Bonek Mania juga ada Ramayana siapa dia kalau bukan Brendan Du Palapa More.